Kali Tim Cimat punya cerita dengan judul Bekerja di Alam Gaib. Acal yang membelah wilayah kecamatan Kapas hingga balon Mempunyai banyak cerita misteri yang bisa diungkap Kejadian yang menyangkut alam lelembut dengan dunia nyata Hal itu dialami langsung oleh Dalijo yang kalah Selama 40 hari 40 malam di Keraton lelembut tetapi bisa selamat kembali sekitar menamakannya Konon karena menyerupai pawon di dalamnya ada sebuah lubang atau lubang yang menurut cerita bisa tembus laut utara yang jaraknya sekitar 40 km arah utara entah benar atau tidak karena untuk membuktikan sulit dilaksanakan karena air gedung tidak pernah kering Warga sekitar tidak ada yang berani mengambil, menangkap atau membawa pulang ikan dari telung pawon karena mereka percaya itu adalah kepunyaan yang bauksor, water atau walat diganggu. Warga Gampeng Yang asli Jawa Tengah Sehari-harinya bekerja sebagai tukang kayu Sudah tiga bulan ikut numpang di rumah mertua Maklum baru saja tercantol cewek di tempatnya bekerja Siang itu ketika jam istirahat iseng-iseng masang pancing di kali, Yaitu di kali Pacal. Ketika melalui gedung pawon ia melihat banyak ikan berkeleleran di situ Pikirnya itu kan rezeki nomplok, tidak perlu susah-susah mancing tinggal memasukkan keranjang yang sudah dibawa. Jadilah Dalijo asik menangkap dan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang. Tidak terasa hampir penuh, sampai ia lupa waktu harus kembali ke tempat bekerja. <coughs> Dalam benak dalijo, hari ini muncul sekali dapat ikan banyak tidak perlu susah-susah. Tiba-tiba muncul seseorang yang memegang tangannya dan digelandang masuk peluang ke kedung pawon. Dalam pandangan Dalijo luing itu lain dari biasanya yang setiap hari hanya ketutupan air tetapi ternyata berwujud rumah gedong yang mewah mirip menyerupai kraton kiri kanannya juga banyak berjejer bangunan serupa Dalijo dijemput seorang yang memakai pakaian serba hitam lengkap dengan ikat kepala beringusnya yaitu tebal sekali Orang itu berniat membeli seluruh ikan yang diperoleh, Dalijo. Berapapun harganya akan dibayar semua. Kemudian ikan-ikan tadi dilepas di sebuah kolam samping rumah, dijadikan dengan ikan-ikan yang sudah ada di situ. Dalijo diberi uang harga sekeranjang ikan. Bahkan ia ditawari untuk bekerja di rumahnya Yang kebetulan ingin memperbaiki cat tembok yang sudah mulai kusam. Dalam pandangan Dalijo temboknya itu masih kelihatan bagus Dan cerah warna putih Tetapi kenapa sudah ingin dicat kembali? Tanpa pikir panjang Dalijo pun menyanggupi Dan mulai hari itu juga Ia bekerja di situ sebagai tukang cat Karena setiap hari sebagai tukang kayu Maka pekerjaan itu bukan asing lagi bagi dirinya. Tiap hari Dalijo bekerja sendirian, tetapi menurutnya pekerjaannya ringan. Diberi makan dan dibayar yang menurut ukuran tukang umumnya, tiga kali lipat. Nah, sejak itulah keluarganya bingung karena Dalijo tidak pernah pulang ke rumah. Dicari kemana-mana tidak ketemu, sudah diumumkan lewat siaran radio istana... Berita koran dan lewat paranormal tidak ada hasilnya. Sampai 40 hari 40 malam Dalijo menghilang. Keluarganya bahkan sudah membuat selamatan layaknya orang meninggal dunia. Mulai dari 7 hari sampai 40 harinya. Hal ini karena terakhir ada orang yang melihat Dalijo berada di kali Kalipacal dekat gedung Pawon. Bisa dipastikan dia kalap di situ. Alijo sendiri yang sudah berasan bekerja di situ, apalagi jurakan perempuannya baik sekali. Setiap hari yang menyediakan sarapan, makan siang dan makan malam, selalu menunggui membuat semakin tidak akan meninggalkan tempat itu. Kenap hari yang keempat puluh, oleh juragan putri, Dalijo diberi upah empat puluh kali sepuluh ribu rupiah, ditambah penjualan ikan satu keranjang dua puluh lima ribu rupiah, sehingga semuanya berjumlah empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, hampir setengah juta. Uang sebanyak itu menurut ukuran Dalijo banyak sekali, maklum itu kejadian sekitar tahun 1970-an. Lihikirnya bisa untuk modal membuka warung istrinya. Kang, Kang Dali Jo boleh pulang karena saya sudah cukup dan rumahku pun sudah bagus kembali. Pesan saya kalau mau pulang, sebelum tujuh langkah jangan menoleh ke belakang. Kalau ingin selamat sampai di rumah. Itu tutur dari orang yang menjadi majikan saya. Dalijo sendiri maunya masih ingin bekerja di situ Tetapi mendadak ingat istri dan keluarganya Maka ketika disuruh pulang dan sudah diberi uang Hanya manut-manut saja Setelah berpamitan ia pun melangkah meninggalkan rumah mewah itu Begitu habis tujuh langkah ketika ia menoleh ke belakang Apa yang dilihat Ia tidak berada di depan rumah mewah yang menyerupai keraton lagi Tetapi berada di tepi kali pacal dekat kedung pawon Bersamaan itu terdengar orang memanggil-manggil namanya Kang Calico, Kang Calico Dan ternyata itu adalah istrinya Betapa senang hati istrinya, keluarga dan warga kampung dengan kembalinya Dalijo yang sudah 40 hari, 40 malam kalap di Gedung Pawon. Uang pemberian demit Gedung Pawon itu ternyata juga laku dan utuh bisa untuk modal membuka warung. Itulah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyeramkan. Saya Dalijo bersama Tim Cima.